Shukran kathiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Ussrad wa salam ala lhabibina wa siddina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahibhi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik alai wa alihi wa ashabi. Amma badu. Yang saya muliakan sahibul bait, sahabat saya, bapak Kyai Haji Anang Máshadi beserta Bapak Kyai Anizar An Saudara beliau dan Ayahanda beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Panjangkan umur Dalam ketaatan dan keafiatan Yang saya hormati Para tokoh, para orang tua Saya mohon maaf Bapak-bapak, para orang tua kami Para tokoh, para sesepuh dan semua hadirin saya dan bapak-bapak di depan pakai kursi mohon dimaafkan dan dimaklumi ya untuk kemudahan saja di dalam mungkin berkomunikasi yang saya hormati para asatir dan bil khusus bus akom sebagai pimpinan dari forum komunikasi para kiai muda di Jawa Tengah beserta seluruh para pimpinan ormas para tamu undangan dan yang saya banggakan saya cintai para santri pelajar di pondok pesasntren tazakka fattahallahualaikumtul hal Ari ini Semoga Allah membuka hati kalian membuka pikiran kalian para santri mendapat ilmu yang berkah dari Allah wa ta'ala Ujuh syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Pada sore hari ini saya bersyukur Berbahagia dapat langsung bersilaturrohim dan bermuajah Bertemu muka dengan keluarga besar Pondok Pesantren Tazaka dan Bapak Ibu yang berbahagia Bapak Kiai Anang, sahabat saya Sejak beberapa waktu kami bersepakat untuk bersilaturahim. Tentu silaturahim sebelum bertemu langsung juga sering bersilaturahim melalui WhatsApp dan melalui telepon. Alhamdulillah hari ini bersilaturahim langsung dapat terwujud berkat tentu Uh, izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bapak, Ibu, hadirin dan hadirin sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekilas Kita Bersama-sama, bilhusus Mungkin bapak-bapak dan ibu Yang punya hubungan dengan tazakah Mendengar bagaimana pondok Ini dibangun Waktunya singkat Hanya sekitar enam setengah tahun Berwujud Bangunan seperti ini Bapak Ibu, mungkin ini satu dari demikian banyak contoh ya. Di seluruh sudut republik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manakala ada niat, ada kebersamaan, ada ketulusan di dalam menawaitukan sesuatu yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kata para ulama, bapak-bapak dan ibu, ya, ini intermezzo saja Kan ada tingkatan-tingkatan di dalam hubungan persahabatan Ada tingkatan di dalam interaksi antar manusia Yang pertama, ada yang disebut dengan almujanasah Yaitu kedekatan yang mulai terbangun Karena ada titik-titik kesamaan Jadi misalnya mungkin kalau kita dalam konteks berIndonesia kita punya satu kesamaan yang paling dasar, yaitu sebagai sesama warga negara dari republik yang kita cintai. Begitu Mujanasah ini kemudian ada ittifak di dalamnya, ittifak itu terbangun mulai dengan adanya komunikasi. Lalu yang dari Banda Aceh misalnya berkomunikasi dengan sesama saudaranya, sesama warga bangsa yang ada di Jawa misalnya. Yang di Jawa berkomunikasi dengan yang di Kalimantan misalnya. Naiklah. Dari Mujanasah itu menjadi muasalah. Ya. Kalau mulai ada ittifaq, mulai terbangun, katakanlah ada visi kemudian. Ya. Tidak hanya kita disatukan oleh sesuatu yang ketika lahir kita memang ada kesamaannya Tapi kita disatukan oleh ada cita-cita besar kita ke depan Tumbuhlah yang disebut kalau kata para ulama itu muasalah Dari muasalah itu kemudian ketika satu sama lain berkomunikasi Ada hati yang semakin dekat rasanya Ada imbas kata ulama, maka naiklah dari muasalah itu menjadi muanasah. Rasanya kita pengen sering berjumpa, rasanya kita ingin selalu membangun jalur untuk selalu bersilaturahim, berkomunikasi. Maka dengan muanasah ini lalu terbangun. Katakanlah forum-forum, kemudian wadah-wadah untuk satu sama lain anak-anak bangsa berdiskusi membicarakan tentang republik misalnya. Kalau kita bicara tentang Indonesia. Berbicara tentang umat, kalau berbicara tentang konteks perjuangan umat Islam. Berbicara tentang perjuangan ekonomi, kalau kita punya satu komitmen yang sama untuk membangun satu sistem ekonomi yang lebih berkeadilan misalnya. Itu namanya muanasah ada imbisat. Kemudian setelah mu'anassah ini, kata ulama ada yang namanya al-musafat, ketika ada khulu sunniah. Jadi ini mainnya sudah main batin. Ya. Boleh saja satu sama lain terpisah jauh, tapi karena frekuensinya sudah sama, visinya juga sudah searah, Kemudian komitmen-komitmen implementatifnya juga sudah seirama Maka dia naik dari mu'anasa itu menjadi al-musafat Ada keikhlasan satu sama lain untuk saling mengisi Lalu kemudian ketika musafat ini Terus menerus dikokohkan dengan amal jama'i kata ulama Maka berpuncaklah pada al-mawaddah Al-mawaddah itu Mabnaha astiqah Nah, kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Mau tidak mau, kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan Ya, kita harus terus bergerak dalam lima tingkatan ini Jangan kita cukupkan hanya dengan identitas yang sifatnya simbolik Saya Indonesia, anda Indonesia, iya Tapi apa sebatas itu? Itu masih pada tahap yang disebut Seperti istilah ulama' masih mujah nasah. Perlu ada muasalah, Perlu ada penyatuan visi-visi kita Tentang Indonesia ke depan Tentang umat Di pesantren-pesantren seperti yang Kiai Anang sering sampaikan ya. Kalau di grup kami Khirijul Azhar Beliau sering menyampaikan harapan-harapan Gagasan-gagasan, gerakan-gerakan Itu upaya untuk membangun muasalah itu Lalu kemudian dari muasolah itu Ada al ketika hati klik satu sama lain dari situ kemudian al-musafat ketika ada khulu sunniya sudah main walaupun jarang bertemu tapi sudah satu sama lain bersinergi dari sudut-sudut yang berbeda-beda muaranya ke tempat yang sama lalu pada akhirnya terciptalah al mawaddah maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ar rum ya Salah satu ayat yang paling sering dibaca oleh uh, khotib yang memberikan khutbah nikah itu atau oleh korik yang membaca di awal ijab dan qabul itu Wamin aatihi an xala qola kum min a fusikum awajalli taskunu iilaha Waj aala bayy nakummma waddata warroxma Itukatama waddeh situ. Tidak hanya terkait dengan puncak hubungan antara suami dan istri, tapi sesungguhnya bicara tentang puncak hubungan antara satu sama lain individu di dalam satu entitas sosial. Jadi wajah Allah gainakum datang warohmah itu tidak hanya berkaitan dengan istri dan suami yang rukun, tapi juga antar anak bangsa yang rukun antar elemen-elemen yang rukun satu sama lain tidak individu ke individu tapi dari satu entitas ke entitas yang lain komunitas komunitas yang lain dan sekali lagi itu semua hanya akan tercapai apabila seperti yang disampaikan oleh para ulama ini al-mawaddah itu asasnya adalah ada mutual trust ada percaya timbal balik jadi satu sama lain kita percaya sebagai anak bangsa mungkin ini yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara adalah atau mutual trust ya rasa percaya satu sama lain antar kita anak bangsa ini yang perlu untuk kita hidupkan lagi rasanya bapak ibu yang saya hormati Rasa ketidakpercayaan satu sama lain ini justru yang sekarang paling banyak mengisi ruang-ruang publik kita Sekarang ini retorika kita adalah nahnu yeah. us or against us Kalau enggak sama kita berarti musuh kita Kalau enggak sesuai sama pandangan saya berarti berseberangan Kenapa kita terlalu cepat ya menghukum segala sesuatu hitam dan putih. Segala sesuatu kita letakkan dalam kubu yang bertentangan dalam baris demarkasi yang seakan-akan tidak ada jembatannya. Padahal di dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sebaik-baik perumpamaan ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? al wal-haramu bayyinun, bayyinun, wabainahuma umurun mushtabahatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, diantaranya ini ada yang disebut dengan syubhad, ya Kalau dalam ruang sosial kita, mari kita maknakan itu sebagai ajakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya. Bahwa a kalau Bahasa a itu a syubhat a Tapi dalam bahasa interaksi sosial kita itu wilayah yang dibuka untuk kita berdialog, berdiskusi. Untuk berbicara dan mencari titik temu. Yang sudah baku itu sedikit, yang sudah tidak bisa didiskusikan itu hanya satu dua hal. Tapi yang bisa didiskusikan dan bisa diajak bersama-sama untuk kita rembutkan itu bisa beribu-ribu dan tidak terbatas jumlahnya. Jadi menurut saya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan ketika kita bicara tentang Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang tak terhitung seperti ini keragaman yang semuanya adalah potensi untuk membangun Yang semuanya adalah Nikmat dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kita harus Bangun di tengah-tengah kita Adalah as -thiqoh. Percaya satu sama lain Ada Sarjana Belanda Itu mengembangkan Satu indeks Ya kan biasanya yang ada di dunia ini ada yang disebut dengan indeks pertumbuhan ekonomi GDP jadi negara itu diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak dia bisa menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sebagai nilai produksi semakin banyak nilai produksi ekonomi maka dihitung negara itu semakin maju, semakin makmur dan semakin baik tapi ternyata bapak ibu, saudara sekalian GDP atau indeks produksi itu tidak bisa melihat hal-hal yang lebih penting Yang menyangkut hubungan antar manusia Maka lalu ada seorang ahli di Belanda itu membuat apa yang disebut dengan world happiness database Yaitu database tentang indeks kebahagiaan di dunia Salah satu negara yang selalu menempati posisi yang tinggi di dalam indeks kebahagiaan itu Adalah negara yang namanya Swiss Dan satu faktor utama ternyata mengapa negara itu selalu menempati posisi negara yang paling bahagia Adalah karena ada afiqoh al mutabadalah Ada rasa percaya satu sama lain di antara warganya Ini menurut saya hadirin dan hadirat sekalian Yang perlu kita bangun ya Rasa percaya ini Ya nggak usah jauh-jauh lah bapak-bapak ibu-ibu Kalau kita bicara tentang agama saja Sesungguhnya kan agama itu basisnya adalah kepercayaan Kita tidak lihat Allah ya. Kita hanya melihat asarnya Tapi kita percaya sepercaya percaya kepada Allah Kita tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya melihat berita-berita tentang beliau, menerima pemberitahuan tentang sosok yang mulia yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita percaya dan percayanya itu sampai pada tingkat siapapun yang mencerca yang menista beliau, kita hadapi dengan nyawa kita. Itulah kekuatan dari percaya iman itu. Jadi kalau percaya atau iman itu bisa merubah manusia Dari sebelumnya ahlul nar menjadi ahlul jannah Maka kita yakin bahwa percaya itu juga akan bisa merubah satu bangsa Dari bangsa yang biasa-biasa saja Menjadi bangsa yang hebat dan luar biasa Kalau antara warganya itu tumbuh rasa percaya Nah, itulah bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian agenda yang intangible ya kedepan kalau kita melihat seluruh instrumen-instrumen ya, yang ada di kita sebagai bangsa ini seluruh indikator-indikator yang kita lihat di dalam aspek-aspek kehidupan yang ada hal-hal yang Disajikan dan disuguhkan kepada kita setiap waktu, setiap saat Rasa-rasanya banyak diantara apa yang tersaji kepada kita Itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak bangsa Sudah tidak percaya satu sama lain Sudah tidak percaya satu sama lain Nah ini amalia batiniah ini Ini proses yang disebut intangible proses bukan seperti membangun jalan Anda membangun jalan itu siapkan konsultan yang baik perencana yang baik dana yang cukup material kualitas nomor satu jadilah jalan itu membangun jembatan juga seperti itu tapi membangun hubungan sosial itu jauh lebih rumit dibanding itu nah, itu sebabnya kalau kata uh, para ulama ya ketika malaikat dulu di dalam suratul baqarah itu ada pemberitahuan i'lam dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ini ja'ilu bil ardi khalifah malaikat saya sudah putuskan bahwa saya menetapkan sebagai khalifah di bumi itu namanya manusia maka pertanyaan ya Bukan gugatan apalagi protes, tidak. Pertanyaan dari malaikat itu adalah satu kalimat sederhana. Apakah engkau, ya Allah, memberikan kepercayaan menjadi khalifah itu kepada manusia yang yupsidu fiha wa yasfikuddimah? Yang punya tendensi untuk melakukan kerusakan dan bahkan lebih dari itu suka menumpahkan darah satu sama lain. Dua sifat yang malaikat mengutipnya sebagai karakteristik manusia itu adalah al-ifsad dan sabkuddimah. Al-ifsad dan sabkuddimah ini berkaitan dengan mentalitas. Jadi yang dipertanyakan oleh malaikat itu bukan sebenarnya bukan bukan apa bukan kemampuan fisik manusia, bukan kemampuan intelektualitas manusia bahkan, tapi yang dipertanyakan oleh malaikat itu justru adalah dimensi moralitas manusia. Itu yang dipertanyakan. Mata ja'alufiha mayufsidu fiha. Ya Allah, kami ingin tahu nih kira-kira kalau -kira bahasa kita Apa a sebabnya, ya Allah, kok manusia yang menjadi khalifah? Padahal mereka itu punya tendensi untuk merusak dan menumpahkan darah satu sama lain. Dua yang disampaikan oleh malaikat ini adalah masalah tata al bil qiyam. Masalah yang berkaitan dengan tatanan nilai. Karena kerusakan, pertumpahan darah itu selalu terkait dengan nafsu, Terkait dengan kerakusan atau ketamakan, serta ikhtilalul qiyam. Ada ketidakseimbangan nilai di tengah masyarakat. Maka kemudian uh, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Jadi, kalau di dalam dunia ini ada proses albina uddakhili dan albina ulkhariji. Albina uddakhili itu proses membangun diri kita internal. Ini kalau dalam... Uh, Istilahnya Ustaz Anang inilah proses tazakkah itu Albinah Uddakhili Albinah Ulkhoriji, ya ini kita membangun segala macam Membangun dunia kita, Imaratul Ard Proses untuk meningkatkan kualitas hidup Proses untuk memakmurkan, mesejahterakan Membuka dimensi-dimensi baru di dalam membangun bangsa dan seterus seterusnya Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai ada infisol, ada keterpisahan, ada putus antara al-bina'ud-dakhili dengan al-bina'ul-khariji. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardil yufsida fiha wa yuhlikal harsaw wan nas. Wallahu la yuhibbul fasad. Jadi ada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini yu'bu yu'jibka qawluhu fil hayati wa fi alhayati ala ma fi jadi albinaul kharijinya hal-hal yang tampak dari dia itu baik ya. bahkan memukau konsep-konsepnya kemudian upaya-upaya yang dia lakukan untuk kesejahteraan ya untuk kebaikan itu terlihat rupanya secara kasat mata ada Tetapi wahua aladul khisam yeah. Wahua aladul khisam, itu di dalamnya itu tidak ada albina uddakhili yeah. Jadi, kepada yang lain, dia kehilangan kepercayaan Merasa bahwa dirinya saja yang punya peran paling penting dibanding yang lain Bahwa segala sesuatu itu hanya bergantung dari apa yang dia inginkan Ada egoisme yang luar biasa Tidak mau membangun kebersamaan Tidak mau membangun silatur rahim Pada akhirnya ketika Antara yang di dalam dan di luar itu berbeda Yang terjadi adalah kehancuran demi kehancuran Ayat ini mengingatkan Hubungan sosial antara kita itu sangat penting Tidak kalah penting Dibanding dengan uh, Kita membangun secara fisik Kehidupan dunia kita Jadi kembali kepada Astiqatul Mutabadalah Yuk mari bersama kita bangun Astiqah itu Satu sama lain sebagai anak bangsa Kita bangun kepercayaan Ibnu Sina pernah menyampaikannya Di dalam kitabnya As-Siyasah Bahwa Semua Orang yang bekerja di dalam ranah apapun Semua orang yang bekerja di dalam ranah apapun Selama menghadirkan kemanfaatan atau kemaslahatan langsung maupun tidak langsung Kepada makhluk Allah, tak hanya kepada manusia Maka sesungguhnya orang-orang yang bekerja di dalam ranah apapun itu Posisi dan nilai pentingnya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini uh, peringatan dari beliau bagaimana kita mengapresiasi orang yang bekerja di ranah yang berbeda dengan kita Apalagi untuk Indonesia Negara yang memiliki kekayaan luar biasa, maka semua kontribusi dari siapapun untuk Republik ini wajib untuk kita hargai. Itu yang pertama. Yang kedua secara khusus bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang umat Islam, ya ini sebenarnya syai'un mafrugun anhu. Ya. Ini sesuatu yang sudah tidak perlu untuk diperdebatkan panjang lebar. Ya. Jadi dari min ayil haisiyat, kata orang, dari dimensi apapun kita mencoba meneropong Indonesia, Dari dimensi apapun kita membaca halaman-halaman sejarah dari Republik ini bahkan sebelum adanya NKRI. Maka akan nampak nyata di situ kontribusi dan peran umat Islam yang luar biasa. Mau bicara tentang aspek penanaman nilai, saya yakin tidak ada proses penanaman nilai yang paling intens yang dilakukan di tanah Nusantara ini Yang melebihi intensnya para kiai dan para tokoh umat dari generasi ke generasi untuk membangun nilai-nilai yang baik Tidak ada Ayo kita baca sejarah kita. Ada enggak proses internalisasi nilai di Republik ini? Atau di tanah Nusantara sebelum adanya Indonesia? Sebelum 1945. Ada enggak proses internalisasi secara kolektif? dalam jangka waktu yang panjang dengan melibatkan seluruh sumber daya memanfaatkan kearifan lokal yang luar biasa yang melebihi apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh umat para kiai-kiai, para guru-guru pesantren, guru-guru agama yang diawali dari kiprah wali Songo yang dulu ada di Tanah Jawa Kalau kita bicara tentang perjuangan fisik Bapak Panglima TNI sering menyampaikan eh, Komandannya Bapak Panglima TNI sering menyampaikan Bahwa salah satu contoh misalnya yang beliau sampaikan Yang membunuh Jenderal Malabi Pada saat perang 10 November itu bukan tentara kata beliau Tapi santri Itu perjuangan fisik tahun 1942 sampai 1945 kalau kita tanya kiai kiai pondok pesantren semua itifat dari Sabang sampai Marokis tiga tahun itu kitab ditutup semua di pondok tidak ada orang belajar kitab yang ada apa orang belajar menggunakan bambu runcing. jadi perjuangan dari tokoh-tokoh umat ya. Fisik maupun non fisik, itu dicatat oleh sejarah dan oleh kesadaran kolektif kita. Kalau sejarah yang tertulis, mungkin tulisan itu tak sepenuhnya mewakili realitas. Ada seratus jasa yang tertulis hanya satu, tidak apa-apa di atas yang tertulis itu ada kesadaran kolektif pengetahuan kita sebagai bangsa bahwa di dalam perjuangan fisik republik selama sekian puluh tahun sebelum 1945 masa mempertahankan kemerdekaan 45 sampai 49 ketika bolak-balik Belanda berjuang untuk kembali menjajah Indonesia yang berperan di depan itu selalu adalah elemen dan komponen umat islam itu catatan sejarah dan itulah pengetahuan kolektif kita sebagai satu bangsa nah bapak ibu saudara sekalian pertanyaannya what's next ya? mada sana fa aluhu al-an wa fil mustaqbal apa yang mesti kita kerjakan saat sekarang dan untuk masa yang akan datang bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian pekerjaan dari penerus kepada pendahulu itu kalau kita ikhtisarkan secara sederhana pertama adalah menyempurnakan maka ikhtiar-ikhtiar fisik dan non-fisik Dari para pendahulu kita ya, Para tokoh umat ya, Baik itu yang ada di organisasi-organisasi Baik itu dimulai dari syarikat dagang Islam, syarikat Islam, melalui Nahdlatul Tujar, Nahdlatul wathon, Nahdlatul Ulama, kemudian, lalu kemudian Muhammadiyah sebelumnya, lalu Nahdlatul Ulama, lalu organisasi-organisasi yang lain, kemudian tumbuh yayasan-yayasan, kemudian tumbuh kekuatan-kekuatan umat, terus-terus-terus semuanya. Tugas kita sekarang, Yang pertama ya tentu adalah bagi penerus kepada pendahulu Yang pertama adalah menyempurnakan Semua ikhtiar-ikhtiar itu kita sempurnakan Bicara tentang menyempurnakan tentu maksudnya adalah Sebagaimana dulu para pendahulu kita Memformat perjuangan yang paling cocok dengan tantangan masa itu Maka tugas kita ketika menyempurnakan saat ini adalah Memastikan agar bentuk perjuangan kita juga memang bentuk yang paling cocok Terhadap tantangan masa kini dan masa depan Jadi kalau kata para ulama Al-iqtibar bil-ma'ani na bil-mabani Benar itu bahwa yang menjadi ukuran itu adalah esensi perjuangan bentuknya bisa saja berubah-rubah bentuknya bisa saja berubah-rubah tapi dia tetap menyempurnakan maka kalau dulu pondok pesantren itu ya mohon maaf identik misalnya dengan suasana yang sangat tradisional dengan kesederhanaan dengan keapaadaan Lalu sekarang pesantren-pesantren kemudian menjadi suatu institusi yang sangat megah secara fisik dilengkapi dengan banyak apa uh, katakanlah ujung tombak-ujung tombak perjuangan itu juga bagian dari menyempurnakan. Dan bagi para penerus Tidak boleh ada perasaan bahwa dia lebih baik dari pendahulu. Karena kalau kata orang Arab itu, Al-Fadlu lillu betadi walau kana ahsanan muqtadi. Keutamaan bagi sang pelopor, walaupun sang penerus lebih baik darinya. Orang tua kita itu melakukan kepeloporan. Pada saat penuh keterbatasan, dia pelopori. Sekarang kita meneruskan dalam suasana yang lebih nyaman Itu satu menyempurnakan Yang kedua adalah mencipta Nah bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Kita banyak mendapatkan paparan dari para tokoh bangsa Bahwa tantangan kita di Indonesia ini Tantangan yang kedepan akan jauh lebih berat dibanding apa yang kita hadapi masa kini apalagi pada masa-masa yang lalu maka wajib bagi kita semua bapak-bapak dan saudara-saudara untuk mencipta ya, mencipta jenis-jenis perjuangan yang mungkin dulu belum terbayangkan tidak ada yang membayangkan jangankan 40-50 tahun yang lalu, ya. bahwa frekuensi yang di udara itu akan sangat penting seperti pentingnya saat ini. Frekuensi udara itu tempat apa eh, informasi, sumber informasi yang luar biasa sekarang kita jangankan dulu para orang tua kita saya sendiri ketika belajar di Al-Azhar tidak pernah membayangkan bahwa sekarang kita harus menciptakan ruang dakwah-ruang dakwah baru tidak pernah tergambar bahwa dari handphone yang sangat sederhana pada waktu itu sekarang sudah menjadi satu perangkat yang padanya seorang manusia itu menggantungkan banyak sekali aktivitasnya dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi ini handphone disitu ada aktivitas pribadi kita yang tadi saya sebut Membangun relasi sosial dari Mujanasah sampai kepada Mawaddah itu ada di handphone itu Bagaimana proses pendidikan bahkan dari orang tua kepada anaknya juga tergolkumentasi di dalam handphone itu Komunikasi dia kepada anaknya Bahkan bagaimana seseorang membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik juga ada di dalam handphone itu bahkan sekarang bagaimana seorang beribadah kepada roknya itu juga tercemin di handphone itu tidak banyak di antara kita bawa mushaf kemana-mana tapi handphone kita itu pasti terinstal ada mushaf Al-Quran itu medan dakwah ya. dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kata malaikat subhanaka la ilma lana illa ma Antal alimul hakim Di dalam penafsiran al-alimul hakim Khususnya kata al-hakim Itu di antara penjelasan para ulama Adalah berbanding lurus antara tanggung jawab Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada satu makhluknya Dengan potensi yang Allah titipkan pada makhluk itu Jadi ketika Allah memberikan kita amanah istikhlaf, maka potensi kita adalah potensi untuk istikhlaf itu. Tidak akan Allah berikan kita amanah 1000 potensi untuk menanganinya hanya 100 tidak. Pasti berbanding lurus, itulah bagian dari penafsiran innaka antal alimul hakim. Allah Maha bijaksana. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian Tugas kita ke depan Yang pertama tadi tugas yang Memang kelihatannya klise ya Tapi memang inilah yang paling penting Membangun astiqoh di antara kita Dan astiqoh ini sekali lagi adalah muara Dari proses yang panjang Mulai, uh, mulai dari iktilaf Kemudian ada imbisat ada kemudian khulul, khol, kemudian berujung pada thiqoh. ada hubungan-hubungan yang dibangun, ada penyatuan penyatuan visi ada penentuan skala-skala prioritas lalu dirembukkan bersama dibangun di jaring satu sama lain saling mengisi dilandasi dengan kebesaran dan kelapangan hati tumbuh saling percaya kalau proses ini butuh waktu 100 tahun tidak apa-apa Jangankan 100 tahun, 200 tahun pun tidak apa-apa yang penting terwujud ya itu Tapi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang agenda-agenda sementara Pekerjaan-pekerjaan ya. yang sifatnya aksesoris ya. Yang sifatnya hanya pemerintah uh, lengkap ya membuat kita melupakan agenda yang utama yaitu membangun sinergi saling percaya diantara kita maka dalam kerangka inilah saya sangat menghargai ya, sahabat saya Bapak Kyai Haji Anang ini beliau masuk atau memulai sesuatu yang mengarah ke situ kita Beliau menginisiasi dan kemudian berkumpul dengan hal Gus-gus ya. Gus-gus ya. yang ada Calon-calon pemimpin Calon-calon eh, Apa namanya Tokoh-tokoh umat ya. Bahkan sekarang juga sudah menjadi tokoh-tokoh umat Membangun kebersamaan Membangun kebersamaan Jadi ini uh, bagian yang perlu kerja keras diantara kita semua Dan ya tadi yang kedua adalah Bagaimana kita menyempurnakan sekaligus mencipta ruang-ruang Untuk kita eh, mengokohkan kontribusi umat di negara yang kita cintai Semuanya kerangkanya adalah kerangka memperkokoh NKRI Kerangkanya adalah kerangka memperkokoh NKRI Kenapa NKRI ini perlu kita perkokoh? Karena NKRI ini adalah warisan Dari para guru, para pejuang dan tokoh-tokoh umat serta tokoh-tokoh bangsa. Fa'man badalahu ba'dama sami'ahu fa'innahu fa'inna ismuhu alal fa'inna ismuhu alal ladina yubadiluna. Fa'man badalahu ba'dama sami'ahu fa ismuhu alal ladina yubadiluna. Kalau sudah terbangun satu komitmen dan konsensus, lalu kemudian digeser dan kita hianati, maka dosanya sungguh besar bagi yang menggeser dan menghianati konsensus itu. Konsensus kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan apa-apa, tapi karena kalau kita telah ah, apa yang disepakati oleh para tokoh bangsa Insyaallah tidak ada satupun dari kesepakatan itu yang bertentangan dengan tuntunan agama kita mau kita lihat di Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama kita lihat di pembukaan undang-undang dasar juga demikian seluruh konsensus itu senafas dengan pesan-pesan Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mohon maaf ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan paling tidak menjadi pengingatlah bagi kita semua bahwa kerja kita di depan itu tidak hanya kerja-kerja yang sifatnya saya bisa, tapi bagaimana kita bersama-sama bekerja. Tidak hanya sifatnya kami ee uh, Yang paling besar, kami yang paling mampu. Tapi bagaimana seluruh ruang-ruang yang ada ini, umat bergerak. Seperti kata Ibnu Sina, dalam semua posisi yang ada, yang semuanya bisa menghadirkan kemaslahatan, itu sama penting di mata Allah. Wallahu'alam, misawab, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.